ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Masharal muslimin jamaah salat subuh Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah. Melalui sebuah firmannya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, menyadarkan dan memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna a'zabi la'syadid. Melalui ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dan ingatlah, Bahawa Rabb kalian, yaitu Allah azza wa jal, telah menetapkan, apa isi ketetapan dari Allah subhanahu? Lain syakartum La azhidannakum Kalau kalian bersyukur Pasti Akan aku tambahkan nikmat itu untuk kalian Wala in kafartum Inna azhabila syadid Kalau kalian kufur Ingkar dengan nikmat-nikmat tersebut Inna azhabila syadid Sesungguhnya siksa ku amatlah pedih Demikianlah Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Yang secara tegas, jelas dan ringkas Allah SWT menerangkan bahawa Berbagai macam nikmat yang telah dicurahkan untuk kita Curahan nikmat yang tidak terbilang jumlahnya Berapakah pastinya bilangan tersebut Hanya Allah SWT yang maha mengetahui Semua nikmat yang sebanyak-banyaknya itu Allah Azza wa Jal perintahkan kita untuk mensyukuri. Nah. Mulai dengan lisan mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Kemudian kita yakini di dalam hati bahwa itu semua adalah betul-betul karunia dari Allah semata. Kemudian kita berusaha untuk memanfaatkan nikmat tersebut dengan anggota badan kita secara langsung, secara fisik. Dengan meningkatkan ibadah kepada Allahu Azza wa Jal. Nah. Kalau kita lakukan syukur, Allah Azza Jal pasti akan tambahkan nikmat. Semakin Allah tambah nikmat, maka keharusan tuh bersyukur semakin wala in kafartum in azabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat, ingkar kepada nikmat itu. Baik secara lisan langsung. Nah, dia mengingkari nikmat tersebut dari Allah Azza Jal atau Melalui hati, dia tidak mengatakan ingkar kepada nikmat Allah Azza Wajal, tetapi hatinya yang dia sembunyikan di dalam dada, dia tidak meyakini, dia kurang mensyukuri, itu sudah dikatakan sebagai kufur nikmat. Sama juga halnya, walaupun dia tidak mengatakan ingkar kepada nikmat Allah Azza Wajal. Tetapi ternyata praktek nyata praktek kesehariannya dia jauh dari nilai-nilai ibadah. Ini pun sudah dikatakan sebagai kufur nikmat. Nah. Pada saat hamba yang telah mendapatkan curahan nikmat dari Allah Azza Wajal tidak mensyukuri atau kurang mensyukurinya, maka salah satu bentuk hukuman yang akan Allah Azza Wajal berikan adalah suliba tilka nikmat. Nikmat tersebut akan dicabut. Akan diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak dapat memanfaatkan secara baik. Ma'asyur al-muslimin rahimahkumullah. Perlulah kita ketahui. Bahwa salah satu nikmat yang Allah berikan untuk kita. Nikmat besar ternyata. Bukan nikmat kecil. Bukan nikmat main-main. Tetapi nikmat yang besar. Adalah. Ketenangan Ketentraman Keamanan Yang stabil Yang Allah Azza wa Jal berikan untuk kita Umat Islam Untuk negeri kita Negeri Indonesia Itu nikmat yang sangat besar sekali Nikmat aman Tentram Tertib Adalah nikmat yang sangat besar sekali Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Fali'abudu رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف Hendaknya mereka beribadah kepada رب rumah ini pemilik rumah ini yaitu al-Ka'bah yang dimaksud رب al-Ka'bah adalah Allah azza wajal beribadahlah mereka kepada Allah apa alasannya alladhi at'amahum min ju' in. Karena Allah lah yang telah membuat Yang telah menurunkan rizki untuk kita Sehingga kita tidak merasakan lapar Tidak merasakan haus dahaga Dialah yang menurunkan Dan memberikan untuk kita berbagai macam makanan dan minuman Wa amanahum min khauf Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan rasa aman untuk kita Sehingga Tidak ada rasa takut Nah Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan antara keberadaan makanan minuman. Allah subhanahu wa ta'ala kaitkan antara keamanan dan ketertiban dengan ibadah. Apabila suasana itu tenang, tentram, banyak-banyaklah ibadah kepada Allah azza wa Apabila Allah limpahkan untuk kita rizki dalam bentuk makanan dan minuman, hasil pertanian dan hasil peternakan... Ibadahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Sebaliknya seperti itu juga, apabila kita tidak beribadah kepada Allah Azza Wajal, maka keberadaan pangan, makanan dan minuman itu akan berkurang, harganya akan melonjak tinggi. Nah. Demikian juga uh, kekurangan stok di pasaran. Hasil yang tidak sesuai harapan Pertanian, peternakan, perikanannya Tidak sesuai dengan harapan Maka ini semua tidak lepas dari Ibadah yang kurang maksimal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa amanahum bin khauf Seperti itu juga ketika muncul Kekhawatiran nah, Instabilitas keamanan Situasi yang diliputi rasa Takut nah, Mencekam Itu juga tidak akan mungkin bisa lepas Dari ibadah yang kurang maksimal Kepada Allahu Azza wa Jal Ini tidak bisa dipisahkan nah. Kita bersyukur kepada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Negeri kita Adalah negeri yang aman Sentausa Negeri kita, negeri Indonesia Adalah negeri yang Memberikan jaminan perlindungan Bagi umat Islam untuk melaksanakan syariat Allah Azza wa Jal menjalankan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang ingin menjalankan syariat Islam yang ingin melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wassalam di negeri ini mendapatkan jaminan perlindungan mendapatkan jaminan keamanan nah. syiar Islam zahir syiar Islam begitu terlihat jelas di negeri kita naam Utamanya adalah sholat. Utamanya adalah sholat. Nah, karena sholat. Rukun Islam yang kedua di dalam Islam. Rukun Islam yang kedua. Dan ini wahir. Bangunan masjid. Didirikan dan dibangun. Nah, dengan mudah. Bukan hanya tiap desa mempunyai masjid bahkan tingkatan rukun tetangga sekalipun, ada yang memiliki masjid. Masjid RT1, Masjid RT2, Masjid RT3. Nah, bebas untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang mengganggu. Nah, adhan sebagai bagian dari syiar salat pun secara bebas bisa dikemandangkan. Nah, di tiap-tiap instansi milik pemerintah selalu saja ada bangunan berbentuk masjid. Di fasilitas-fasilitas umum juga seperti itu. Selalu saja ada bangunan masjid, bukan hanya satu terkadang, bahkan lebih. Nah, di tiap area, tiap zona ada musala, ada masjid, ada musala, ada masjid, berikut dengan semua fasilitasnya. Ini menegaskan ma'asyarul muslimin rahimakumullah bahwa negeri kita, negeri Indonesia adalah negerinya kaum muslimin. Ini semakin meyakinkan kita bahawa pemerintah kita adalah pemerintah yang Muslim. Pemerintah kita adalah pemerintah yang Muslim. Nah, ada salah satu kewajiban kewajiban kita, kewajiban umat Islam, kewajiban yang telah diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diperhatikan betul. Dilaksanakan sungguh-sungguh Oleh para ulama kita Sejak zaman sahabat Tabi'in, tabi'u tabi'in Dan setelah mereka Kewajiban kita adalah Mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Ini tugas dan kewajiban nah. Al-imam Al-Fudail bin Iyam Rahimahullah Dan bukan hanya beliau Satu-satunya ulama Yang berpendapat Sekian banyak ulama bahkan semua ulama salaf satu pendapat satu keyakinan Kata Al Fudail bin Iyad "Lau annali da'watan mustajabah ma ja'althuha illa lisultan fa inna as-salaha as-sultan salahal wal bilad" Kata Imam Al Fudail bin Iyad rahimahullah seandainya saya mempunyai satu doa yang Pasti mustajab Apabila Allah Azza wa Jal memberikan Kesempatan bagi saya berdoa Dan berdoa itu pasti dikabulkan olehnya Ma ja illa Tidak akan aku berikan doa itu Kecuali untuk penguasa Untuk pemerintah Bukan untuk kepentingan pribadi Bukan untuk keluarga Bukan Nah tetapi yang beliau akan lakukan adalah mendoakan agar pemerintah, penguasa selalu dalam keadaan baik. Mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Membimbing dengan baik. Bersabar di dalam memerintah dan seterusnya. menunaikan tugas-tugas mereka. Dijauhkan dari malapetakan dan bahaya. Nah. Kenapa? Kata Al-Fuddhal bin Iyad rahimahullah. Lianna salaha sultan... Salah al-ibadi wal-bilad Karena Penguasa yang baik Pemerintah yang baik Adalah jaminan Untuk kemudian terciptanya Negeri yang baik Masyarakat yang baik Ini akidah, salaf Keyakinan kita, doakan pemerintah kita Doakan pemerintah Indonesia Dengan doa-doa kebaikan ini sebuah prinsip yang hanya dilakukan oleh ahlu sunnah. Nah, sebuah prinsip yang ditinggalkan oleh mayoritas umat. Nah, prinsip yang sifatnya wajib untuk dilakukan mendoakan kebaikan, mendoakan kebaikan, mendoakan kebaikan. Nyata dan faktanya seperti apa sekarang? Nyata dan faktanya, nyata dan faktanya yang terjadi, la haul wa laqwaatayillah billah. Bukannya doa-doa kebaikan yang kita tujukan. Yang kita berikan untuk pemerintah. Tetapi yang terjadi. La hawla wa la quwata illa billah. Adalah caci maki. Nah, adalah caci maki. Didoakan dengan kejelekan. Didoakan dengan keburukan. Nah, nama baik mereka dicemark dicemarkan terus. Nah, katakanlah. Ada. Oknum, oknum. Pemerintah yang jahat sebutlah ada oknum-oknum pemerintah. Nah, yang menindas rakyat. Hal itu bukanlah sebagai alasan untuk membenarkan kita mencaci maki pemerintah secara umum. Nah, yang melakukan si A, si B, si C. Nah, tetapi hukum yang berlaku adalah hukum secara umum pemerintah kita adalah pemerintah Muslim. Nah. Pemerintah kita adalah pemerintah muslim Para ulama kita Selain Al-Fubhaid bin Iyad Rahimahullah Juga mengatakan hal yang sama Mengatakan hal yang sama Kemudian yang perlu digaris bawahnya juga Prinsip mendoakan kebaikan untuk pemerintah Apakah hanya ditujukan untuk pemerintah yang Baik Sementara pemerintah yang zalim tidak didoakan kebaikan Jawabannya Prinsip ini berlaku untuk semua pemerintah Yang muslim Baik Mereka adalah pemerintah yang Zalim Pemerintah yang menindas Maupun pemerintah yang betul-betul baik Tetap didoakan kebaikan Tetap didoakan kebaikan Nah Nah Jangan lupakan di dalam doa kita Untuk berucap Ya Allah, Wahai Allah, Ya Allah, Allahumma nah, Kami memohon kepadamu Berikanlah taufik dan hidayah untuk pemerintah kami Pemerintah Indonesia Berikanlah kesabaran untuk mereka Di dalam membimbing nah, Dan mengarahkan kami Sebagai rakyat Allahumma ya Allah nah. Dekatkanlah pemerintah kami nah. Dengan penasehat-penasehat yang baik Penasehat-penasehat yang saleh. Ya Allah jauhkanlah pemerintah kami Dari kaum pembisik Yang jahat nah. Ya Allah berikanlah kekuatan untuk pemerintah kami Sehingga senantiasa menjadi yang terdepan di dalam membela dan melindungi kepentingan umat Islam. Nah, doa-doa seperti itu. Nah, yang harus selalu kita ucapkan. Bisa dibayangkan wa asyral muslimin rahimakumullah apabila umat Islam di Indonesia yang jumlahnya ratusan juta itu semuanya berdoa meminta kepada Allah Azza Wajal untuk kebaikan pemerintahnya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Hanya saja Memang banyak dari kita Yang melupakan tugas mulia seperti ini Melupakan kewajibannya sebagai rakyat Mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya Nah, Ma'ashulal muslimin Jamaah salat subuh Rahimahkumullah Para ulama kita Membuat sebuah kesimpulan Kesimpulan ini sudah melalui proses. Betul-betul teliti. Hati-hati nah, dan cermat. Kesimpulannya, kata mereka, ulama kita rahimahumullah, ma betada'a qawmun illa wa ahallus saif. Kata para ulama, rahimahumullah, tidaklah sejumlah orang melakukan kebidahan. Mempunyai ideologi yang bidah, kecuali pasti ujung-ujungnya mereka menghalalkan pedang. Tujuannya adalah merebut kekuasaan, bermimpi dan berkhayal bahwa merekalah nantinya yang akan berada di pucuk kekuasaan. Nah, itu sebuah kesimpulan yang diambil dari sejarah. Karena kita tidak boleh lupa dengan sejarah. Nah. Siapapun yang keluar dari jalur Al-Quran, jalur Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang tidak mengembalikan cara memahami Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman Salaf, nanti ujung-ujungnya akan menghalalkan pedang, menghalalkan pedang artinya apa? Melakukan pemberontakan, akan memunculkan kerusuhan. Nah. Kenapa berharap mereka yang ada di pucuk pimpinan. Ada di posisi paling atas dalam kekuasaan. Kembali sejarah telah membuktikan. Maka kita tidak boleh lupa dari sejarah. Nah. Sekarang kaum khawarij. Kaum teroris. Kaum khawarij dan kaum teroris. Walaupun melabelkan dirinya dengan Ini perjuangan Islam Ini untuk membela kaum muslimin Tapi ujung-ujungnya adalah Ada keinginan untuk menjadi penguasa Maka mereka melakukan pemberontakan nah, Aksi teror mereka Yang kemudian pertama terbesar Di dalam sejarah Islam Pada saat mereka menggerakkan massa Dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya Bergerak dari berbagai daerah terutama dari wilayah Mesir Yang digerakkan siapa? Kaum awam Yang tidak mengerti untuk apa mereka berbuat Yang tidak faham demi apa mereka melakukan Bahasanya luar biasa indah Membela keadilan melawan kevoliman Membela keadilan Melawan kevoliman Ini yang disuarakan oleh provokator-provokator itu untuk menggerakkan masa. Nah, jadi diisukan, dihembuskan fitnah keji bahwa khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala tidak adil di dalam memerintah, Hanya mementingkan keluarganya sendiri. Teman dan kerabat karibnya. Itu terus dihembuskan. Nah, sehingga yang menjadi korban adalah rakyat. Yang menikmati hasil bukan rakyat. Tetapi segelintir orang. Uthman bin Affan dan kerabat-kerabat dekatnya. Ini isu yang diimbuskan. Wah, lihat, ternyata kan ujung-ujungnya dunia juga. Nah, ujung-ujungnya adalah dunia juga. Akhirnya apa? Terbakar masa ini. Nah, dalam jumlah yang tidak terkendali, syaitan mudah menggerakkan ke sana dan kemari. Nah, mereka berkumpul di sebuah tempat di luar kota Madinah kemudian mereka bersama-sama masuk ke kota Madinah dengan teriak, meneriakkan yel-yel begitu menuntut agar Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala diturunkan dari jabatannya subhanallah, siapa Uthman bin Affan siapa mereka Uthman bin Affan adalah menantu Rasulullah s.a.w bukan hanya sekali, dua kali menjadi menantu Rasulullah Uthman bin Affan adalah orang yang diridhoi oleh Rasulullah sehingga termasuk sahabat yang telah dipastikan masuk surga Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala nu berkali-kali dipastikan masuk surga oleh Nabi alaihi salatu wassalam karena amal perbuatan yang telah beliau lakukan nah, membiayai keberangkatan pasukan perang tabuk membeli sebuah sumur milik orang Yahudi padahal nilainya sangat tinggi meluaskan Masjid Nabawi. Nah, malaikat pun malu kepada Uthman bin Affan radhiyallahu taalaanhu. Malaikat saja malu kepada Uthman, karena begitu salehnya. Belilah yang paling berjasa. Kemudian kemudian adanya Mushaf Uthmani Al Quran yang menjadi pemersatu kaum Muslimin, beliau yang paling berjasa. Nah, radhiyallahu taalaanhu dikepung rumahnya. Nah, di kepung rumah Uthman bin Affan Tidak boleh melaksanakan sholat di masjid Nabawi Masya Allah. Yang memperluas, yang membangun, yang merenovasi masjid Nabawi siapa? Uthman bin Affan Beliau tidak boleh keluar Terus para pendemo ini keliling Di mana para sahabat yang lain, di mana pasukan Islam? Ada Tetapi sahabat Uthman radhiyallahu ta'ala melarang mereka untuk bergerak Sahabat-sahabat waktu itu ada Ali bin Abi Talib, al Hasan, Al-Hussein, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan nama-nama sahabat lainnya. Itu ada di kota Madinah. Mereka datang ingin membuat penjagaan, melindungi sahabat Uthman bin Affan, tetapi sahabat Uthman perintahkan mereka pulang-pulang. Saya tidak ingin menjadi sebab pertumpahan darah di antara umat Islam. Subhanallah. Nah. Jadi bukannya kemudian beliau perintahkan sahabat atau pasukan Islam bunuh, tangkap. Tidak. Beliau lebih memilih untuk bersabar. Beliau memilih untuk belialah yang menjadi korban. Bukan kaum muslimin lainnya. Diminta pulang padahal sahabat-sahabat ingin sekali. Mengusir para pem, para, pem, para pemberontak, para pendemo ini. Tapi sahabat itu teman perintahkan mereka pulang. Radhiallahu ta'ala anhu. Benar-benar mengerti harga darah seorang muslim itu seperti bagaimana. Nah. Sampai kemudian terus diprovokasi, provokasi, provokasi. Padahal kalau seandainya diizinkan dalam hitungan jam para pendemo tadi itu bisa ditumpas habis. Tetapi itu tidak dilakukan sahabat Uthman. Kenapa? Demi menghargai darah kaum muslimin tidak mudah ditumpahkan. Yang kemudian pada akhirnya sahabat Uthman terbunuh. Sebagai syahid Radiyallahu ta'ala Darah beliau menetes Darah beliau menetes Di atas mushaf Al-Quran Yang telah beliau kumpulkan Dalam bentuk perintah Radiyallahu ta'ala nah, Ini kaum teroris khawarij nah, Tapi kalau ditarik lagi Sejarahnya Dirunut lagi Ternyata aktor intelektualnya adalah pendiri faham syiah. Yang melahirkan ideologi syiah. Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Nah. Jadi memang kaum syiah dan kaum teroris ini. Setali. Dua uang. Tiga uang. ya Sama. Gak bisa dipisahkan. Dimanapun, kapanpun akan selalu berkolaborasi. Nah. Sekali lagi kalau ditarik-tarik lagi. Aktor intelektual dalang besarnya siapa? Ternyata Abdullah bin Sabah. Al-Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dialah yang memunculkan ideologi syiah. Nah. Ya pertama kali itu. Aksinya. Menggerakkan masa. Untuk kemudian terbunuhlah sebagai syahid. Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Nah. Kemudian dengan musyawarah yang diangkat sebagai pengganti, sebagai khalifah adalah sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Kembali lagi kaum teroris. Nah. Iya, melakukan sekian banyak aksi. Demo, demo, demo, demo. Mengkritik pemerintah, mengkritik penguasa. mencaci maki Ali bin Abi Talib. Seakan-akan mereka jauh lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib. Nah, yang melakukan aksi demo tadi, yang memberontak, yang menguping rumah Khalifah, yang kemudian akhirnya nanti membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Siapa? Apakah mereka sahabat? Bukan, orang-orang yang baru masuk Islam, orang awam. Nah, yang tidak mengetahui Islam sebenarnya itu seperti apa, yang tidak bisa menghargai para sahabat Rasulullah SAW. Maka yang jadi sasaran itu memang orang-orang awam yang tidak mengerti Islam itu seharusnya bagaimana dan seperti apa. Ali bin Abi Thalib pun akhirnya meninggal dunia gugur sebagai syahid, dibunuh ketika beliau akan memimpin salat subuh ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu'a al-Majusi. Naam. Dibunuh. Radhiyallahu taala anhu. Kembali pertanyaannya siapakah aktor intelektual di belakang ini? Naam. Siapakah dalangnya? Kembali lagi ini Abdullah bin Saba Al-Yahudi, tokoh syiah Pendiri syiah nah, Di sisi yang lain Kaum khawarij, kaum teroris itu Terutama mereka yang tinggal di daerah Nahrawan, mereka berkumpul Di sana ribuan orang Memisahkan diri dari barisan kaum muslimin Menyatakan keluar dari ketaatan Kepada Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'alanhu nah, Karena, iya, kaum khawarij Kaum teroris khawarij Karena mereka menganggap Ali bin Abi Thalib tidak lagi berjalan di atas Al-Quran, di atas Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi mereka ini adalah orang-orang yang tertipu dan terperdaya. Nah, karena apa? Slogannya adalah membela keadilan melawan keboliman. Membela keadilan melawan keboliman. Ini kan kata-kata slogan yang indah. Siapapun akan mudah terbawa. Kemudian simpati. Oh gitu ya, ya betul, betul, betul. Fala hawla walaku wa ta'illah billah. Sehingga kita sebagai umat Islam, warga negara yang baik, di negara kesatuan Republik Indonesia ini, harus selalu mewaspadai. Bantu-membantu, bahu-membahu, untuk membentengi umat dari faham dan ideologi yang akan bisa berpotensi. Nah, Merongrong, menggoyang nah, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terutama tadi, faham dan ideologi syiah, faham dan ideologi khawarij. Nah, karena nanti ujung-ujungnya ke sana. Nah, mereka ingin merebut kekuasaan. Kaum khawarij jelas di negeri ini sudah melakukan berbagai macam aksi teror melakukan pelatihan-pelatihan militer, misi-misi senyap. Nah, itu sudah terlihat jelas. Kaum syiah pun sudah mulai menunjukkan taringnya. Nah, dalam beberapa insiden, di beberapa belahan di bumi Nusantara kita ini, kaum syiah sudah berani melakukan aksi kekerasan, menggunakan pedang, menggunakan samurai, Menggunakan ini, melakukan pengeroyokan Melakukan intimidasi Di beberapa tempat mereka sudah Berani melakukannya nah. Kita tidak boleh lupa Dengan sejarah Kita tidak boleh lupa dengan sejarah nah. Sejarah pahit Tapi memang harus diingat Walaupun akhirnya akan terasa pahit lagi tapi karena memang kita harus belajar dari sejarah. Bagaimana kekhalifahan Abbasiyah akhirnya runtuh. Yang runtuh bukan hanya kekhalifahan Abbasiyah, tetapi umat Islam secara umum. Kota Baghdad pusat peradaban umat Islam. Kota Baghdad yang dulu pernah menjadi pusat ilmu Kota Baghdad yang menjadi yang pernah menjadi pusat pemerintahan. Kota Baghdad yang pernah menjadi kota perekonomian. Kota yang sangat indah sekali di tepi sungai. Nah, sungai yang lebar besar. Nah, sungai Tigris, sungai Dujlah. betul betul indah kota Baghdad itu. Nah, akhirnya hancur. Penduduknya tidak ada yang tersisa kecuali sedikit kenapa? karena akhirnya mereka dibunuh sungai-sungai yang mengalir di tengah dan di sekitar kota Baghdad warnanya berubah menjadi warna darah bukan cuma warna darah aliran sungainya bercampur dengan warna hitam karena mereka musuh-musuh Islam membuang kitab-kitab karya para ulama' Dibuang dan dihanyutkan melalui sungai. Sehingga tinta-tinta yang berwarna hitam itu luntur dan terbawa air. Bercampurlah warna hitam dan warna, hitam, warna merah. Nah, Baghdad akhirnya jatuh. Dikuasai kaum Tatar. Dikuasai kaum Tatar. Nah, padahal kota Baghdad adalah kota yang paling kuat bentengnya. Markas kekuatan umat Islam, prajurit-prajuritnya banyak. Itu tapi itu dulu. Nah, akhirnya pasukan Tatar dengan mudah, nah, membongkar pertahanan kota Baghdad, menguasai, membuat kerusakan di atas muka bumi. Wallahu a'lam. Sejarah pahit yang tidak boleh dilupakan. Walaupun kita yakin saat mengingatnya juga akan terasa pahit, tapi perlu dilakukan agar kesalahan itu tidak kembali terulang nah. Kenapa sampai hal itu terjadi Tidak lepas dari Peran nah. Demikian juga skenario Yang dibuat oleh Tokoh-tokoh syiah Al-Wazir Ibnu Al-Qami Dan At-Tusi Ini orang yang Sebenarnya paling dipercaya oleh Khalifah saat itu Khalifah Abbas nah. Dipercaya menjadi orang dekat Menjadi penasehat tapi karena ideologinya syiah nah, ideologi syiah Benci Dengan kaum muslimin maka dia melakukan komunikasi Rahasia dengan orang-orang tatar nah, Dibangun rahasia Komunikasi rahasia Langkah pertama yang dilakukan apa? Memberikan nasihat Kepada khalifah Agar mengurangi jumlah Pasukan Dikurangi jumlah pasukannya Jumlah para jurid dikurangi Nah, sedikit sedikit. Alasannya apa? Untuk menghemat pengeluaran negara. Untuk melakukan efisiensi dana. Kan itu. Jumlahnya sekian ratus ribu dikurangi hanya tinggal beberapa puluh ribu, sedikit. Nah. Itupun yang tersisa sudah dipilih oleh dia sebagai perdana menteri, yang dipilih hanya, justru yang lemah-lemah. Dikurangi, dikurangi, dipecat, di PHK. Nah, dihentikan tugasnya. Sudah ya, ini kan tahap skenario untuk menghancurkan umat Islam. Nah, harapan dia apa? Nanti kalau sudah runtuh semua, Syiah yang berkuasa kan ini. Syiah yang berkuasa, dia memanfaatkan keberadaan pasukan Tatar, meminta bantuan musuh, orang-orang kafir dimasukkan. Nah, kemudian kelemahan-kelemahan kota Baghdad dibocorkan. Ini cara menguasinya begini, begini, begini, begini, begini. Sehingga dialah yang membuka akses, membuka jalan untuk pasukan Tatar, masuk ke kota Baghdad, lalu melakukan sekian banyak kerusakan di kota Baghdad. Seperti yang telah kita sebutkan secara ringkas di depan tadi. Nah, akhirnya Baghdad dihancurkan. Luluh, lantak. Bangunan-bangunan itu semua rusak. Falahawla walakuwata illa billah apa sebabnya itu tadi karena ideologi sesat yaitu ideologi syiah yang ternyata terus berlanjut sekarang perahara yang terjadi di suria nah, tidak lepas dari peran kaum syiah nah, tidak lepas dari kaum syiah mereka yang yang membuat situasi di sana semakin kacau nah, kemudian yang baru-baru ini Semoga Allah Azza wa Jal melindungi umat Islam. Nah. Adalah negara Iran. Nah. Yang kemudian campur tangan di berbagai macam konflik di belahan dunia. Nah. Tujuannya sama. Untuk menciptakan kerusuhan. Negeri Yaman Yang sekarang dilanda perang dua tahun lebih ini. Nah. Ternyata yang mensupport siapa? Orang-orang Iran. Orang-orang Syiah. Orang-orang nah. Syiah. Bantuan-bantuan senjata dikirim. Sampai ke negeri Yaman. Bantuan senjata bukan cuma satu pucuk, dua pucuk. Nah. Beberapa kapal penuh. Nah. Bukan hanya bantuan senjata yang diberikan. Bahkan instruktur-instruktur, pelatih-pelatih militer dikirim dari Iran. Nah. Sehingga dalam berbagai pertempuran. Nah. Melawan para pemberontak Syiah Houthi namanya. Nah. Ketika melawan dengan pasukan pemerintah Ditemukan Di antara korban yang berjatuhan dari pihak mereka Adalah orang-orang yang berkebangsaan Iran Nah Berkebangsaan Iran Dengan seragam mereka Yang menunjukkan mereka adalah orang-orang Iran Orang-orang Syiah Orang-orang nah, Syiah Roketnya Rudalnya Bahkan pernah Pesawatnya Dari Iran Nah, karena memang mereka membenci umat Islam Karena mereka tidak senang dengan ketentraman dan ketenangan nah, Itu dikirim nah, Yang kemudian terbongkar berapa kapal melalui Laut Merah nah, Melalui Teluk Persia Dari Teluk Persia dibawa masuk ke Teluk Aden Laut Arab Dari Laut Arab masuk di celah sempit itu Nah untuk kemudian diturunkan di daerah atau pelabuhan Hudaidah namanya diturunkan, karena di daerah itu mereka sudah cukup berkuasa sebelumnya, diturunkan tetapi pemerintah Alhamdulillah yang kemudian dibantu oleh apa namanya, koalisi negara-negara Arab sering menggagalkan upaya penyelundupan senjata itu, oleh orang-orang Iran nah, sekali lagi tidak lepas dari peran orang-orang Syiah itu di negeri Yaman yang sekarang masih perang. Nah. Perang itu terjadi antara apa dan apa, antara pemerintah resmi, nah. yang ingin menumpas habis gerakan pemberontakan Syiah yang mereka sebut namanya pemberontak Houthi karena pimpinan tertinggi mereka bernama Badruddin al-Houthi. Al-Houthi. Nah. Sehingga pada saat pemerintah Arab Saudi beserta dengan negara-negara Arab yang jumlahnya 24 itu bahkan lebih dengan negara-negara yang lain. Nah, masuk ke negeri Yaman untuk memberikan bantuan itu bukan bahasa, bukan dibahasakan Saudi menyerang Yaman. Itu salah. Saudi tidak menyerang Yaman, tapi Saudi Arab Saudi serta negara-negara Arab lainnya memberikan bantuan kepada pemerintah Yaman untuk menumpas pemberontakan Syiah. Kalau di pemberitaan di media masa kalimatnya ringkas tapi akhirnya orang salah faham. Arab Saudi dan negara-negara Teluk menyerang Yaman. Apanya yang diserang? Yang minta bantuan adalah pemerintah Yaman. Nah, yang memberikan bantuan adalah pemerintah Yaman. Sekarang di Arab Saudi sendiri, orang-orang Syiah sudah mulai membuat ulah. Nah, mereka melakukan aksi demo sampai kemudian melakukan kekerasan, merusak, membakar, membunuh aparat keamanan. Nah, mereka kemudian terbukti ingin melakukan peledakan dan pengeboman. Ini orang-orang syiah. Terus. Tidak senang dengan stabilitas keamanan. Tidak senang dengan stabilitas keamanan. Nah, maka kita berdoa dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar negeri kita, negeri kita, negeri yang kita cintai ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negeri yang telah dibangun dan didirikan oleh kaum muslimin yang mendirikannya adalah kaum muslimin. Tokoh-tokoh nah, dan para pendiri bangsa ini. Adalah kaum muslimin. Nah, sehingga negeri ini adalah negeri muslimin. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjaga. Agar tetap utuh. Agar tetap utuh. Utuh dalam arti yang sesungguhnya. Nah, tidak hanya sebatas mempertahankan luas negara tidak berkurang nah, tidak hanya memperhatikan patok di batas-batas negara nah bukan hanya itu tetapi juga melindungi pemahaman dan ideologi bangsa pemahaman dan ideologi umat islam agar tetap lurus, bersih, suci jauh dari faham-faham teror, khawarij Jauh dari faham-faham syiah. Nah, karena inilah yang akan. Meruntuhkan. Keutuhan. Negara kita. Nah, kita berdoa dan berharap. Kepada Allah Azza wa Jal. Agar pemerintah kita. Mendapatkan taufik dan hidayah. Nah, sehingga. Memberikan jaminan. Dan perlindungan kepada umat islam dalam upaya mereka untuk menggali ajaran rasulullah SAW yang sebenarnya nah, diberi perlindungan dan jaminan keamanan untuk mengamalkan al-quran mengamalkan sunnah nabi SAW dengan pemahaman ulama salaf karena hanya dengan cara ini akan tercipta kedamaian ketentraman dan ketenangan Ambil sebagai sebuah contoh tadi yang telah kita sebutkan di depan. Ajaran Al-Quran, ajaran sunnah Nabi, ajaran Islam adalah kita berkewajiban mendoakan kebaikan. Nah. Ajaran Islam melarang kita untuk melakukan pemberontakan. Nah. Sejahat apapun penguasa. Sejahat apapun penguasa. Nah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah mengkhabarkan bahwa akan muncul para penguasa yang akan mementingkan dirinya sendiri. Mereka menuntut haknya, tetapi tidak memberikan hak rakyat. Nah. Mereka dibenci. Kulubuhum kulubus syaitan, hatinya seperti hati syaitan. Artinya betul-betul jahat penguasa. Posisinya jahat. Kemudian sahabat bertanya, apa lah nabi wahai rasulullah bolehkah kami melawan dengan pedang, bolehkah kami melawan dengan kekerasan? Kata nabi, lah, enggak boleh. Ma'akomufi kumusalah, ma'akomufi kumusalah, tidak boleh jangan lakukan itu. Selama mereka menegakkan solat di tengah-tengah kalian, selama mereka masih solat, selama mereka masih memberikan kebebasan untuk kalian di dalam menegakkan solat, enggak boleh. Sabar, padahal penguasanya jahat sejahat jahatnya, tidak boleh melakukan perlawanan. Sabar, isbiru, hat dada alal haul. Kata Nabi Aleyhi Salatu Wassalam dalam kesempatan yang lain, tugas kalian hanya bersabar, sampai kalian berjumpa denganku di telaga nanti, di surga, di alam, di akhirat nanti. Jadi sabar, masa sabar, sabar. Itu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh melakukan aksi demo Tidak boleh melakukan aksi unjuk rasa Tidak boleh melakukan orasi di jalan-jalan Tidak boleh mencaci dan mencela pemerintah Di atas mimbar nah, Itu ajaran Islam Kenapa? Untuk maslahat yang jauh lebih besar nah, Di zaman Al-imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, Saat itu Khalifah adalah Al-Watihq Billah Demikian juga Al-Mu'tasim Pemerintahnya jahat luar biasa. Saat itu. Nah. Bahkan memaksa rakyat. Untuk berideologi dengan ideologi yang kufur. Meyakini bahwa si Al-Quran adalah makhluk. Bukan firman Allah. Itu kan ideologi kufur. Ideologi kekafiran. Dipaksakan. Kalau tidak ikut akan dihukum. Sudah banyak orang kemudian dibunuh di zaman itu. Karena tidak mengikut dengan. Faham yang dipaksakan oleh pemerintah. Saat itu. Nah sejumlah orang menemui Al-Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah, Rahimahullah nah. apa pendapat anda kalau misalkan kita keluar saja melawan dan memberontak, Imam Ahmad Rahimahullah melarang enggak boleh tidak tidak boleh nah. terus upaya itu dilakukan untuk meluluhkan hati Imam Ahmad karena yang ditunggu adalah fatwa Imam Ahmad bin Hanbal kalau Imam Ahmad bin Hanbal sudah mengatakan iya Umat Islam semuanya akan bangkit Karena waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal adalah tokoh nah, Yang sangat dihormati Dan dipanuti ucapannya Apa yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal Addimak Addimak Imam Ahmad mengatakan Ingat Darah Darah Jangan sampai tertumpah Imam Ahmad mengingatkan mereka nah, Akibat buruk dari aksi memberontak Nah, nyawa melayang harta hilang ketenangan akan berkurang bukan hanya berkurang bahkan mungkin akan sirna kenapa? karena melakukan aksi yang seperti itu ini akidah umat islam yang sudah diajarkan nabi muhammad s.a.w dicontohkan dan dipraktekan oleh para ulama kita Nah, maka berikanlah kesempatan kepada ahlu sunnah untuk menyampaikan prinsip dan akhidat seperti ini kepada umat Islam. Coba kita bisa bayangkan, Masya Allah. Seandainya, seluruh umat Islam di Indonesia memiliki prinsip yang sama. Selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Ya, tidak mencaci maki pemerintahnya. Tidak melakukan aksi, demonstrasi, unjuk rasa, long march. Yang penuh dengan cacian dan kata-kata kasar ditujukan kepada pemerintah. Tidak nah, tidak melakukan pemberontakan Tidak mengangkat senjata Luar biasa aman Tentram sentosa nah, Maka kalau berbicara tentang praktek nasionalisme Maka umat Islamlah yang paling terdepan nah, Kalau berbicara tentang prakteknya nah, Sebab apa umat Islam diperintahkan untuk selalu taat Kepada pemerintah Dalam hal yang ma'ruf tentunya Dalam hal-hal yang sifatnya baik Nah, karena nabi alaihi menyatakan innamat ta'atu fil ma'ruf yang namanya ketaatan itu hanyalah dalam hal-hal yang baik hal-hal yang ma'ruf hal-hal nah, yang baik hal-hal yang ma'ruf lihat prinsip umat islam itu kata nabi alaihi salatu wasallam wa in ukhidza manuk wa sabar nabi sudah menyatakan ini sudah sejak beliau masih hidup 1400an tahun yang lalu Nabi mengatakan Walaupun hartamu diambil dirampas Walaupun punggungmu dipukul Tetap sabar nah, Yang lebih mencintai keadilan siapa? Anda ataukah Rasulullah? Yang paling membenci kevoliman siapa? Anda ataukah Rasulullah? Rasulullah adalah orang yang paling cinta kepada keadilan dan beliau memperjuangkan keadilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling membenci kezaliman. Dan Rasulullah sendiri yang mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Bersabar apapun kondisinya. Meskipun harta kita diambil secara paksa, harta kita dirampas. Walaupun kita disiksa, dipukul punggungnya, itu pesan dari Rasulullah, isbiru. Sabarlah kalian. Ini kan prinsip yang luar biasa. Nah, seandainya prinsip ini diajarkan, tidak akan ada demo penolakan dari warga. Apabila pemerintah mengambil kebijakan tempat ini akan dibangun bandara untuk kepentingan dan maslahat bersama, kalau umat Islam difahamkan, tidak akan ada aksi demo menolak. Kami menolak pembangunan bandara. Nah, biarkan kami bertani. Tidak ada aksi seperti itu. Kenapa? Ini untuk maslahat. Taat pada pemerintah. Nah, jangankan dengan ganti rugi atau ganti untung Sekalipun dirampas tidak diberi ganti rugi Rasulullah yang memberikan bimbingan untuk kita Sabar nah, Berat Karena memang surga itu berat Berat karena memang untuk dikumpulkan bersama Rasulullah di surga nanti memang perlu perjuangan nah, Itu contoh kasus misalkan Tanah ini akan diambil oleh negara Untuk dibuat bandara Kepentingan bersama, kepentingan bangsa Menurut pandangan Islam Walaupun Dan itu tidak mungkin Itu sekali lagi tidak mungkin Tapi seandainya Diambil tanpa diberi ganti rugi Umat Islam diperintahkan Sabar sabar. Apalagi bukan hanya ganti rugi Ganti untung nah, Pembebasan tanah untuk proyek jalan tol Jalan raya Hampir di setiap tempat Selalu saja ada penolakan Sampai kemudian ada aksi dorong-mendorong Caci-mencaci Aparat keamanan kemudian dimusuhi Ada aparat keamanan kemudian dipukuli Ada aparat keamanan menjadi korban Bacok parang Siapa yang melakukan warga? Nah, kenapa? Karena prinsip yang seperti ini Ternyata Tidak tersampaikan kepada mereka Beri kesempatan sunnah untuk menyampaikannya nah, Jangan malah dilarang Untuk membuat pengajian jangan kemudian malah dipersulit untuk mengadakan tablik akbar, nah berikan kesempatan, nah, nggak ahlusunnah, nggak ada aksi dorong-mendorong dengan polisi, kan nah, itu tidak ada, Monggo silahkan, itu tugas panjenengan, kan nah, itu, sekarang hampir proyek ya pemerintah sedang giat-giatnya membangun infrastruktur jalan raya, nah, jalan tol, jalan apa trans dari Sumatera, Kalimantan, Jawa. Sulawesi, Papua buat. Tapi selalu saja ada Sekali lagi selalu saja ada Aksi penolakan Aksi demo nah, Yang lainnya sudah dibebaskan Dia sendiri dengan rumahnya enggak. Ini warisan Kakek nenek moyang kami Subhanallah Padahal Nabi Muhammad loh bukan saya Nabi Muhammad dalam hadis sahih Muslim sahih Bukhari menyatakan wa in ukhidza maluk wa in duriba dhahruk meskipun hartamu diambil tanpa ganti walaupun punggungmu dipukul dicambuk disiksa sabar Anggel nggih Pak Rahman ya Anggel banget Tapi memang ingin ingin bergabung dengan Nabi di surga nengon boten Itu perintah Nabi bisa dibuktikan dalam kitab sahih Bukhari sahih Muslim artinya saya tidak mengada ngada bisa dibuktikan ucapan dan sabda Nabi kenapa Nabi tidak mengajarkan rusuh, lebih bagus bersabar. Dalam salah satu kesempatan, Nabi saw memberikan keterangan: Tuadzuna maaleikum, watasaluna hakku kum indallahi azza wajal. Kata Nabi saw laksanakan tugasmu sebagai rakyat, laksanakan tugasmu sebagai warga, laksanakan tugasmu sebagai penduduk. Adapun hakmu, mintanya kepada Allah subhanahu taala. Mintaanya kepada Allah subhanahu taala. Tapi itu tadi slogan yang dinaikkan membela keadilan melawan keboliman ini volume eh, sudah Dan akhirnya rusuh akhirnya rusuh kan itu ini ada oknum harga tanah kami per meter seratus ribu tapi cuma tujuh ribu kami diberi kan itu ini diambil dimasukkan di kantong sendiri oknum oknum aduh ketahuan pak terlalu panjang Nabi Muhammad sederhana sabar sampai kamu berjumpa denganku di telaga nanti. Artinya siapapun yang ingin berjumpa dengan Nabi, ingin berjumpa dan dikumpulkan dengan Nabi, ikuti sabda beliau, sabar. Sabar. Kamu jelas-jelas bersalah saja, jelas-jelas bersalah, masih saja ingin apa bebas dari hukuman. Alasannya ini wajib. Kan itu. Seandainya saya berkata seandainya, dan itu tidak mungkin. Seandainya si A tidak berbuat salah, tapi ditangkap dimasukkan penjara. Pesan Nabi apa? Sabar. Luar biasa memang abut. Tengkan ini. Tapi ya masya Allah, memang untuk bertemu dan dikumpulkan Nabi ya perlu perjuangan yang berat. Salah satunya itu melawan dan menekan hawa nafsu. Ini cara langkah yang telah diterangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diwariskan oleh beliau. Dan inilah cara yang paling tepat untuk Tetap negara kesatuan Republik Indonesia ini utuh. Sehingga kebijakan pemerintah itu didukung. Kebijakan pemerintah itu disupport. Nah, kebijakan pemerintah itu kemudian disokong bareng-bareng. Tidak mungkin kebijakan itu diambil tanpa adanya proses. Ujuk-ujuk begini, tidak mungkin. Pasti ada proses panjang. Jadi berbagai masukan ini, ini. Oh, tidak itu kan bisikan. Ini bisikan. Lah, berprasangka buruk sampean tidak ada bukti. Oh, mungkin neera, jari katanya, kira-kiralah begitu. Sudah berperasaan buruk dengan pemerintah. Nah, maka Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kalau betul-betul kita pelajari, kita gali dan kita amalkan, maka insyaAllah kehidupan bernegara kita akan tenang, tentram. Nah, betul-betul tenang dan tentram. Allahu Alam Bissawam. Pas satu jam. Satu jam bersama di Masjid Az-Zuhud di Monggo sudah cukup saya kira. Jelas ya? Bisa tanya sebentar. Bisa tanya sebentar. Ini Oh, Az-Zuhud. saya. Iya. Insya Allah, saya belum pernah pesannya pada siapa, Aduh. Berat kayaknya ini. Berut, enggak, enggak berat oh, enggak Oh, udah berat. Dari yang dari yang punyanya tak insakatul tak azizatul, yeah. walau ingkar tu tidak ada di alam. Yeah. Kalau orang yang ingkar, kliatan kelihatannya bisa dilihat dari tingkah lakunya, perilakunya, kliatannya bisa dilihat. Tapi orang yang bersyukur, biar Allah selalu memberikan kenimatan untuk syukurnya bagaimana? Kita harus, kita harus bagaimana? Yeah. Oh, iya, iya, baik. Pertanyaannya jelas sekali nggih. Ya. Yang belakang insyaallah sudah dengar. Jadi, la in la aziidannakum wa la in kafartum in azabi Kalau orang yang ingkar itu kriterianya insyaallah jelas, terlihat. Tapi kalau orang yang bersyukur itu seperti apa caranya dan bagaimana sehingga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat yang bercurah lagi. Dan itu. Yang paling terpenting itu justru adalah Ada peningkatan kualitas ibadah Itu saja Jadi ringkasnya itu Ada peningkatan kualitas ibadah Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tanda bersyukur Jadi semakin diberi nikmat Dia semakin dekat Semakin ditambah Terus semakin dekat nah. Bukan banyak memberi syukuran Bukan banyak memberi syukuran yaitu salah satunya Kita tidak menafikan, kita tidak melarang Bukan kemudian oh, Bukan seperti itu terus tidak bagi-bagi Rezeki, but Itu salah satunya Tetapi yang paling terpenting justru apa Peningkatan ibadah, dan ibadah itu kan luas sekali Peningkatan ibadah itu Menjadi tanda syukur Yang paling terlihat nah, Tanda syukur yang paling terlihat Kalau misalkan dalam hal ilmu Orang belajar semakin dari tambah pintar tambah pintar itu kan Allah beri nikmat. Maka dia harus bersyukur. Cara bersyukurnya apa? Dia amalkan ilmu itu, dia sampaikan kepada orang lain, dia ajarkan bukan menjadi orang yang pelit. Contoh sekarang, ini yang kadang-kadang atau bahkan mungkin sering terjadi kan itu. Kami satu kelas isinya 10 orang, misal ini Pak Rahman gitu. Kami satu kelas isinya 10 orang. Nah, saya punya teman dua orang malas. Malas dan malas banget nulisnya. Kita yang lain 8 orang rajin nulisnya. Suatu saat menjelang ujian, dua orang teman tadi malas catet, datang ke kita pinjam catatannya. Ah, pasti seperti itu jawabannya. Kira-kira, enak aja, malas-malesan. Astagfirullah, itu kan pertimbangan sesaat. Kalau kita ingin apa namanya memperjauh sedikit. Kita mestinya bersyukur, Alhamdulillah, catatan saya ada yang berminat. Kan gitu ya. Barangkali, barangkali dengan catatan yang saya punya, teman saya sadar. Barangkali sesuatu yang mestinya dia tahu karena dia tidak mencatat, akhirnya dia tahu melalui catatan saya. Ya, monggo silahkan. Kan gitu. Itu salah satu contoh saja. nah, Bahwa kita mestinya bersyukur dengan cara seperti itu meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bersyukur itu sebatas beri harta, duit, harta, duit, harta, duit. Tapi ibadah-ibadah yang lain pun meningkat. Kan itu. Usahanya tambah sukses, bukan kemudian sholatnya telatan. Tapi malah yang paling terdepan mestinya seperti itu. Kenapa? Loh, rezekinya tambah banyak apalagi yang dia pikirkan? Hah? Sudah lebih cukup kan mestinya lebih maju lagi. Kalau orang tidak punya misalkan harus kerja. Oh, Solat entar dulu nih belum selesai. lah ini usahanya berkembang. Apa namanya. Laba dan untungnya bertambah. Nah mestinya kan semakin tambah tenang. Ini enggak. Malah tambah mikir. Kan itu. Uangnya tambah banyak mestinya. Wislah. Kan itu. Uang, ditutup dulu aja enggak apa-apa saya tak duluan. Jadi mu'adhin. Iya kayak gitu. Iya, jadi tidak tidak di apa diwujudkan dalam bentuk apa itu sedekahnya tambah banyak enggak? Tapi yang itu tadi misalkan kan saya berikan contoh sholat itu karena salat kan rukun Islam yang kedua kan itu. Kemudian puasa bukan cuma Ramadan saja, puasa sunnah Kan gitu dan seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Bertentangan dengan ya. Pak rahmat. Bukan bukan bertentangan saya, ya, saya itu kalau lagi kerja, lagi ingat salat astagfirullah tadi kalau salat ingat pekerjaan saya ingat <laughs> itu? itu? mudah-mudahan Allah membantu kita untuk betul-betul membersihkan hati kami itu ya itu kaitannya kan dengan hati sebenarnya amin saling mendoakan warahmat saling monggo aku yeah. guru apa? tim tim buat tim kadang ada seorang pegawai dia rajin ke tapi anak buatnya enggak dikasih kesempatan atau sebaliknya karyawan itu rutin salat tepat waktu tapi bosnya itu enggak perhatian nah itu tolong dirahkan <m> <da -tut> saya oh, bagus sekali Ya baik jadi memang yang paling memang sholat itu kan namanya sholat berjamaah kan gitu ya berjamaah itu kan, kan bersama-sama dilaksanakan bersama-sama dari yang tingkatannya paling tinggi sampai yang paling rendah nah kalau di zaman khulafak dulu dan itu yang diajarkan Rasulullah saw yang menjadi pemimpin sholat ya pemimpin dalam keseharian yang jadi imam itu adalah khalifah jadi nah, khalifah. Yang menjadi makmum siapa? Semuanya sampai yang paling pangkatnya paling rendah sekalipun ikut solat berjamaah. Bahkan kata sahabat Umar bin Khattab, seandainya mampu dan bisa, aku ingin menjadi seorang muadzin sekaligus imam. Tapi karena memang kesibukan beliau, nah, akhirnya beliau tidak sempat menjadi seorang muadzin untuk imam tetap beliau lah menjadi imam solat. Tapi beliau punya keinginan saya jadi muadzin tapi sibuknya urusan itu sampai untuk menjadi muadzin mengumandangkan adhan tidak sempat nah, jadi kalau misalkan pertanyaannya terkait dengan katakanlah perusahaan pimpinannya bersyukur dengan meningkatkan kualitas sholat sementara karyawannya tidak diberi kesempatan yang sama maka jawabannya bishawab, yang terpenting adalah marilah kita membangun saling percaya antara pimpinan dan karyawan saling percaya antara pimpinan dan karyawan nah, dalam hal apa saling percaya ini perlu ditekankan mulai dari misalkan rekrutmen karyawan yang diutamakan adalah orang yang mengerti tata cara sholat bahkan mungkin bisa dijadikan sebagai persyaratan, ngerti dulu tata cara sholat yang benar itu seperti apa satu Nah, kemudian dari karyawan juga seperti itu kesempatan yang diberikan oleh Perusahaan untuk melaksanakan sholat gunakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Dikasih kesempatan setengah jam untuk sholat, eh dolan. Dikasih kesempatan untuk sholat, eh malah apa nongkrong di angkringan, kan itu. Ini juga salah dan keliru. Tapi yang paling terpenting itu tadi membangun saling kepercayaan, saling percaya. Bosnya ngajak, ngasih contoh, karyawannya juga amanah. Ya sholat sholat. Nah dan tidak ada masalah saya kira kalau misalkan istirahat siang itu selalu dikaitkan dengan waktu salat ya, ada kesempatan untuk istirahat karena salat itu juga istirahat jangan sampai karyawan protes koe janjane kon ngistirahato apa kon salat kiye wis kan itu salat setengah jam istirahatnya juga setengah jam padahal salat itu bagi Rasulullah adalah istirahat yang paling terbaik itu kan juga harus diterangkan kan itu kiye memperalat agama kiye jane itu Uprata agama biar tidak rugi tidak mengurangi apa keuntungan akhirnya kita diistirahatkan pas waktu sholat ya tidak seperti itu. Nah, tapi saya yakin itulah yang penting saling percaya itu dibangun ya. Apa itu pimpinannya juga ngajak-ngajak kan gitu ya. Kemudian yang karyawannya juga tidak menyalahgunakan kepercayaan itu yang paling terpenting. Allah alamsem. Mengapa? Pak? Sama. Ya satu lagi lah. Karena ini pada baru mau berangkat kerja ini Daripada kepikiran sih yeah. Walau amanah ahlul qura Itulah Iya yeah. Oh, ada berapa ini? Dua aja ya. Tapi okay. ya apa penguasa yang berada di Kalimantan apa itu mereka bagaimana jadi apa ini menjadikan negara apa itu nyaman tidak puas dengan mereka tadi iya begitu nggih okay. ya. terima kasih iya terima kasih Gundur Sami jadi untuk pertanyaan yang pertama tadi kan terkait dengan ayat Allah walau amanah ahlul quran wattakaula fatahna 'alaihim barakati sama dan seterusnya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kalau orang yang beriman bertakwa itu akan Allah bukakan barokah dari langit dan dari bumi. Pertanyaannya, lah kita-kita ini apa sudah termasuk yang fathana itu? Kan itu. Termasuk misalkan rezekinya lancar apa termasuk juga kan itu. Jadi jawabannya ada pada kata-kata yang diucapkan Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman itu rezekinya kalau kita digumpulkan saat dunia, tidak ada apa-apanya. Karena waktu itu dunia di bawah kekuasaannya. Alihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman. Pasukannya bukan dari kalangan manusia, bahkan dari kalangan jin. Semua binatang hewan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nah. Bahkan setelah Nabi Sulaiman, dan sebelumnya tidak ada kerajaan seluas itu. Karena Nabi Sulaiman berdoa, Nabi Sulaiman apa namanya, Sulaiman berdoa, Nabi Sulaiman berdoa, Nabi Sulaiman berdoa, Ya Allah berikanlah aku kerajaan yang tidak akan ada setelahku nanti. Jadi kan rezekinya paling luas itu. Nah, kita sih tidak ada apa-apanya dengan Nabi Sulaiman. Kan itu ya. Tidak ada apa-apanya dengan Nabi Sulaiman. Semut, angin semua itu jadi pasukan Nabi Sulaiman. Nah, semua mudah untuk di apa di, diraih. Nah, Nabi Sulaiman apa? Suatu saat ketika mendapatkan iman dari Allah wajahal, apa yang beliau katakan? Lia beluani, aashkuru am akfur. Ini semua nikmat ini semua adalah ujian dari Allah. Saya bisa bersyukur ataukah justru kufur? Jadi artinya kita kita ini termasuk yang fathana atau tidak ya kan itu? Jadi justru kita itu jadikan bahan introspeksi muhasabah untuk mengkaji diri sendiri. La itu kita selama ini mensyukuri apa enggak kan itu? kalau kita mensyukuri dengan makna yang telah dijelaskan tadi, mudah-mudahan itu termasuk dari fatahna. Tapi kalau ternyata kita kurang mensyukuri, jangan-jangan ini adalah istidraj. Bahasanya istidraj. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kayidimatin. Jadi kami, kata Allah memberikan istidraj buat mereka. Ne'bah jawini pun dilulu. Dilulu, jawini pun. Dijur. Jadi kita merasa fatahna fatahna fatahna, ternyata kita iya diberikan waktu penangguhan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang jawaban untuk yang pertama. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Kemudian yang kedua tadi banyak gerakan-gerakan karena itu masalahnya apa ideologi yang ditangkap, yang dieksekusi, yang dihukum itu kan pimpinannya pucuk pimpinannya. Tapi pucuk-pucuk pimpinan ini sudah terlanjur memiliki murid ketika dia sampaikan kepada murid itu penyampaiannya sebagai bentuk penanaman ideologi jadi walaupun Abu Bakar Baasyir dalam hal ini yang sudah dicontohkan tadi itu sudah ditangkap di penjara difonis kemudian dihukum sedang menjalani hukuman tapi dia punya murid-murid-murid-murid-murid ini yang kemudian lahir iya kader nah tadi Hasan Tiro sudah ditangkap damai dan Minimi muncul ini, ini kenapa ideologi sudah masuk nah sudah ditanamkan nah kemudian yang masalah gafatar tadi sedang sekarang sedang ramai-ramainya Gafatar itu belum akan berhenti. Gafatar itu kan kelanjutan dari dulu Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ahmad Musaddek yang mengaku mendapatkan wahyu di Gunung Putri di Bogor. Kemudian jadi nabi kan itu. Kemudian apa? Ditangkap ya, diproses di penjara. Tapi jaringan ini kan masih ada. Yang ditangkap, diproses pimpinannya, tapi jaringannya masih ada. Nah, Jaringannya masih ada. Sebagian dari mereka berpikir, wah iman banget ke jaringan anak orang dimanfaatna. Kan itu. Orang-orangnya jelas so apa namanya loyalitasnya ada, maka berubahlah dengan nama baru. Kalau dengan nama Al Qaeda Islamiyah langsung orang nggak oh, boleh. Tapi gavatar gerakan Fajar Nusantara. Kan itu. Melakukan aksi-aksi sosial, semua agama itu sama. Kan itu ya. Ini untuk mencari kemakmuran. Ujung-ujungnya dunia juga itu. Mereka yang tertipu kan dijanjikan tanah subur, penghasilan bagus, kehidupan makmur dan seterusnya. Ternyata ya tetap jadi petani. Kan ya pada baelah ke ruang Kebumen. Kami teh ya. maksudnya pertaniannya itu sama ternyata di Kalimantan Barat di sini sama. Kan itu. Jadi ya kan itu. Ya yang seperti itu akan terus bermunculan. Maka kewajiban kita sebagai umat Islam untuk terus mengajarkan akidah yang benar, kemudian mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah Kemudian menitipkan harapan ini kepada anak-anak muda. Ini sekian-sekian ini yang muda kan berapa persen ini? Kan itu. Hampir semuanya muda. Muda dalam. Muda dalam. <laughs> yeah, yeah. Wallahu a'lam bi'syawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu sudah cukup. Karena banyak yang akan beraktivitas. Mudah-mudahan Allah berikan barokahnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu allahu ilahaillah tasyauqiru kawwatu bilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.